Di dalam negeri yang mesti dibenahi Karena untuk industri-industri yang kita miliki Misalnya listrik, jarpet Itu kosnya pasti lebih tinggi Sehingga produknya itu tidak akan kompetitif. Apalagi kalau harga listriknya lagi naik Jadi dua hal ya yang perlu dibedakan itu Yang kedua, semua industri kita itu Sebagian besar bahan baku kan impor Nah, importasinya itu lalu lintas di pelabuhan kita itu tidak lancar. Ya, ada urusan biaya masuk yang nggak beres, ada pemeriksaan macam-macam, lampu merah, lampu hijau, segala macam lah, sehingga tersendat. Nah, waktu tersendat, kalau bahan baku ini nyampe ke industri, tentu menyebabkan keterlambatan-terlambatan yang ujungnya juga kos. Ada lagi, Pak. Yang ketiga, kalau kita lihat di seluruh negeri ASEAN aja, bunga bank kita udah paling tinggi. Mama mau Thailand, mau Filipina, mau Singapura, mau Malaysia. Palang-palang kredit ini sekalang 8%, 7%, Indonesia 11-14%. Nah gimana mau kompit gitu. Kok orang luar yang disalahkan. Padahal pembenahan itu tugas pemerintah ya Pak? Iya, klaim kita sendiri dia lupa. Terus tentu orang lain karena dia sudah memperjuangkan keomerangsa segala macam tidak didengar, ya cari cari kambing hitam lain dari luar lah, perdagangan yang dari luar lah, padahal industri kita yang kurang kompetitif disebabkan oleh harga-harga yang kita bentuk sendiri. Demikian Ahmad Safiun dan saya Rizal Andika.